فتحم تعلم وتعلم الإفادة والاستفادة والنفع والإدفاع إلا أروح والدين وليكم ومماتنا ومماتكم وممات المسلمين ثم الأروح كافة الأولياء الصحيحين وكانوا حالات رواحهم من شارك الأرض ونوار ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه وحضر في المجلس وسعر في بيديه المعارض سابقا ولاحقا أن الله تغشاهم بالرحة المعفرس كنم الجنة ويخدم لنا ولكم حسنا في خير لطف وعافية Wa ilah hadratin Nabi Muhammad SAW Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah Sayyidina Mawlana Muhammad bin Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd Hadirin sekalian dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Karena kita akan memasuki bulan Ramadhan yang mulia Maka alangkah tepatnya kalau pengajian rutin kita ini kita isi tentang masalah puasa di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan sebelum kita memasuki bulan yang mulia itu, sekarang kita ada bulan Syaban shaban itu bulan yang sangat mulia ya dihimpit oleh bulan rajab dan bulan ramadhan tengah-tengahnya bulan shabat rajab salah satu bulan Ashuril Hurum Ramadan adalah Sayyidu Syuhur bulan yang paling mulia shabatnya tengah-tengahnya shabat ini Sebagian ulama ada yang mengatakan dari sya'ab. Sya'ab itu fara' Lita sya'ubi al-khairat al Sya'ab itu cabang. Apa ini ya? Sya'ab itu adalah cabang. Kenapa dikatakan bulan Syaban karena banyak cabang kebaikan-kebaikan di dalamnya. Percabang kebaikan-kebaikan, Allah banyak memberikan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Karena memang bulan ini mulia. Yang kedua ada yang menyatakan Syaban itu minasheeb syaib itu jalan di atas gunung itu namanya syaib kenapa dikatakan syaban karena bulan ini adalah salah satu jalan untuk sampai ke bulan ramadhan di situ diajurkan untuk memperbanyak ibadah karena kita akan melalui bulan yang menyampaikan kita kepada bulan yang mulia bulan ramadhan ada lagi yang menyatakan syaban itu dari sya'abana sya'a itu menyorot dari sinar yang terang bana itu jelas bulan yang terang dan jelas terang apanya kemuliaannya jelas pahala gedeh di dalamnya di bulan syaban ini ada satu malam yang sangat mulia yaitu di tengah-tengah malam nisbu Syak, syaban kalau bulan tuh hijah malam yang mulia itu malam-malam awalnya sehingga dibuat sumpah dalam Al-Quran wal fajri walayalin ashrin 10 malam pertama itu mulia dimuliakan oleh Allah Kalau di bulan Muharram Yang mulia itu adalah hari yang ke-10 Yang disebut hari Ashura Kalau ada di bulan Syaban Yang mulia itu malam yang tengah-tengah Itu malam di susa Syaban kalau di bulan Ramadhan, yang paling mulia adalah malam Lailatul Qadar, itu ada banyak pendapat ulama' nanti akan dibahas. Malam Nisusya'aban ini, dianjurkan benar-benar kita memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dianjurkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena di malam itu Allah memberikan ampunan kepada selu kepada makhluk sebanyak rambut kambing daripada satu suku yang disebut Banilkal. Jadi di Arab itu ada satu suku disebut Bandar al-Kalab itu mereka adalah peternak kambing. Jadi hampir seluruhnya itu peternak kambing. Kambingnya itu ratusan sampai ribuan, sampai mungkin puluhan ribu. Seluruh masyarakat Bandar al-Kalab itu adalah peternak kambing. Bukan dengan hitungan kambingnya, tapi rambutnya kambing. Lah ratusan ribu kambing, rambutnya itu berapa? Sa kambing itu segitu kok banyaknya. Jadi Allah itu mengampuni dosa hamba-hambanya di malam ini susaban sebanyak itu. Artinya banyak sekali. Kecuali uh, orang musyrik. Sudah jelas seorang musyrik enggak diampuni oleh Allah, Allah. la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika yasha. Yang kedua kecuali juga orang yang mukminu khamr. Pecandu khamar, pecandu narkoba. Karena itu bagi orang yang suka minum khamar kalau Anda enggak benar-benar tobat nanti malam dusul sya'ban gak diampuni lho dosanya. Yang ketiga yaitu durhaka sama orang tua, yang ke-4, yang keempat, yang punya rasa dendam, jengkel hati kepada orang muslim. Enggak nyapa sama orang muslim. Tukaran sama orang muslim. Ah, karena itu Cepat-cepat sebelum malam di Susa'ban Akor sekarang Cepat-cepat sebelum malam di Susa'ban Maafkan kesalahannya mereka Sehingga pada malam di Susa'ban Betul-betul kita diampuni dosanya oleh al Allah Baru setelah bulan Sya'ban Masuk bulan Ramadan Dari Ramadan madu. Ramadan itu membakar, bulan membakar kenapa dikatakan Ramadan? karena sebagian ulama menyatakan bulan itu saat terjadi musim panas sehingga tumbuh-tumbuhan kering daunan-daunan kering bagaikan terbakar bulan ramadhan sebagian lagi menyatakan bulan ramadhan itu disebut bulan pembakaran karena bulan itu membakar dosa-dosa sehingga bagi orang yang puasa beneran malam harinya tadi itu dia melaksanakan giamulail dengan ikhlas maka dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan hadis Man sama ramadana waqamahu imanan wahtisaban gufira lahuma taqaddama min dhambeh siapa orang yang puasa di bulan ramadhan dengan ikhlas berharap pahala dari Allah iman kepada Allah demikian juga malam harinya giyamul lel dengan ikhlas dasar iman maka diampuni dosanya oleh Allah puasa yang baik yang bisa mengampuni dosa itu apa ya pertama harus sah kedua harus ikhlas ketiga puasa tadi itu harus dengan semestinya, seharusnya bukan puasa enggak makan enggak minum aja. Kita bahas-bahas puasa yang sah dulu. Puasa yang sah itu adalah harus diniati. Nah, rukunnya harus dilaksanakan. Syarat-syaratnya juga harus dipenuhi yang membatalkan harus dihindari rukunnya yaitu niat niat mulai malam hari puasa Ramadan ini ya malam hari itu mulai mahrib udah boleh niat sebelum subuh niat besok melaksanakan kewajiban puasa ramadhan. Ramadan. Kalau dibahasakan nawaitu sholmaghdin an adai fardiyah hari Ramadan. Lillahi taala. Kalau sampaian niat habis solat taraweh atau habis maghrib, besok saya melaksanakan puasa wajib Ramadan. Setelah itu makan, tidak apa-apa. Yang tidak boleh makan itu mulai fajar. Cukup berarti. Lah kalau tidak niat. Kedauluan terbit matahari subuh enggak niat, sampean kalau enggak niat itu berarti dosa. Kemudian tetap tak boleh makan, tak boleh minum sampai marib seperti orang puasa dan wajib untuk bayar. Karena itu setiap malam jangan lupa nih, niat. Ini madhabnya Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik lain lagi berpendapat, puasa Ramadan satu bulan itu niatnya cuma satu. Memang ada 30 hari, tapi itu satu kali niat cukup satu paket, yaitu malam pertama dok. Malam pertama bulan Ramadan diniati, saya puasa satu bulan Ramadan penuh. Tawaitu sowma syahri ramadhan kulli Tak niati puasa ramadhan penuh Udah cukup Yang lain-lainnya tidak pakai niat Ini watapnya imam ah? Malik Kata imam malik Sama dengan sholat zuhur Ada berapa rokaat? Empat rokaat Masa niatnya setiap satu rokaat niat Satu rokaat niat satu rokaat, niat Ya sholat zuhur Kemudian empat rakaat ya sudah di pertama to aja niatnya puasa Ramadan satu bulan ia ya malam pertama to berarti niat yang lainnya nggak perlu niat. Tapi kalau Madhab Mas Syafi'i lain lagi lain-lain itu ibadahnya per hari lain per hari lain karena itu setiap hari harus ada nih niat sama dengan satu hari ada berapa sholat? lima zuhur, asar, maghrib, isya, subuh masa sholat subuh niat? saya niat puasa, saya niat sholat satu hari penuh Ah kalau kita habaib, dididik begini malam pertama Ramadan, niat dua kali niat pertama ngikuti madhab Ibrahim Malik niat takglit ya, niat mengikuti pendapat imam ah, Malik. Saya niat puasa Ramadan satu bulan penuh. Setelah melaksanakan sesuai dengan madhabnya imam Malik, niat lagi untuk madhabnya imam Syafi'i. Saya niat besok puasa wajib Ramadan setiap malamnya juga seperti madhabnya imam syafi'i dua-duanya dilakukan kenapa antisipasi kenapa jaga-jaga hati-hati khawatir di tengah-tengah romabon ada yang kelupaan niatnya kalau ada kelupaan niatnya udah mengikuti Imam Malik di pertama sah berarti puasanya gitu. Taib. Setelah niat apa yang harus dilakukan oleh orang yang berpuasa supaya sah harus menahan segala perkara yang membuat puasa itu batal mulai fajar. Sodik Sampai Terbenamnya mata, matahari Fajar sodik itu Masuk waktu subuh Mulai subuh Udah gak boleh Makan, minum Dan semua yang batalkan puasa Sampai magrib. Cuma sampai harus ingat-ingat Subuh itu jangan nunggu adan, jangan nunggu adan. Apalagi bis adan sedih terus no, turung tak adan Kenapa? Karena adan subuh itu sudah masuk waktu. Karena adan itu belum masuk waktu, enggak sah dalam jadwalnya no. Adan itu Sudah masuk waktu 5 menit atau 4 menit Waktu ikhtiat Namanya Jadi kalau Adan tuhur Berarti 4 menit sebelumnya Atau 5 menit sebelumnya itu sudah tuhur Sudah masuk waktu Diakhirkan Supaya hati-hati Adan subuh juga begitu Sebelum Adan subuh 4 menit sebelumnya atau 5 menit sebelumnya Sudah masuk waktu Waktu. karena itu bagi yang puasa ramadhan 5 menit sebelum adhan mandekoh berhenti jangan ada yang makan, jangan ada yang minum jangan ada yang merokok, jangan ada yang macam-macam berhenti lah kalau dia melanggar nantinya bisa wajib gozok nanti kalau yakin sudah masuk waktu, tapi dia makan masih minum masih wajib gotoh nantinya. Ah, sampai magrib sampai ma terbenamnya matahari. Apa saja yang perlu dihindari? Pertama, makan Sudah jelas kedua, minum siapa yang makan atau yang minum kemudian eh, dengan sengaja tanpa terpaksa maka batal puasanya sekalipun sedikit tapi kalau lupa atau terpaksa walaupun banyak tidak batal Mansama soma fanasiyah wa nasiyah fa akala wa syaribah fal yutimma sawmah fa innama at'amahu rabbuhu wa sagah siapa orang yang puasa kemudian lupa sampai makan dan minum teruskan puasanya berarti Allah kasih makan bib bonus Ya, dikasih makan dan minum oleh Allah. Lupa kok. Sak dapur sak pawon tak dak apa Lupa. Enggak ada masalah. Kalau sengaja satu tetes, satu butir batal. Atau terpaksa, tahu terpaksa enggak? Diikat tangannya, dicekoki sama Air misalnya sampai masuk, itu terpaksa itu. Kemudian apalagi yang membatalkan puasa, memasukkan sesuatu dari lubang yang tembus ke rongga dalam, seperti hidung tembus, telinga mata endah kemudian kemaluan muka rahim kemaluan belakang Walaupun bukan berupa makanan, walaupun benda ke bagian dalam batal. Misal urek-urek kuping. Masuk ke bagian dalam batal. Di siang di uh, apa setelah Fajar itu Hah? batal hukumnya memasukkan sesuatu ke dubur tangannya, jarinya dimasukkan misalnya mbun delondoki mungkin batal lu kan itu gak kenyang Bipo tadi ya bukan urusan kenyang atau tidak tapi itu urusannya membatalkan atau tidak. Paham nih? Ya? Apalagi yang membatalkan puasa? Muntah sengaja. Muntah sengah? sengaja. Jadi diuntah-untahkan. Gimana caranya muntah? Ueh, ueh gitu misalnya sampai muntah batal walaupun sedikit tapi kalau enggak sengaja memang muntah beneran bukan muntah-muntahan muntah beneran enggak batal tapi syarat ludahnya tidak boleh ditelen bagi orang yang muntah dalam keadaan puasa ludahnya tidak boleh ditelen kecuali setelah dikumuri kecuali setelah dikumuri gimana setelah muntah diludahkan bersih kemudian tidak pakai dikumuri ludahnya ditelan, batal kenapa masih najis mulutnya harus dikumuri dulu ah diambil air dikumuri sampai ke kerongkongan dikeluarkan Baru gak apa-apa, ludahnya yang bersih itu ditelan lagi. Paham ya? Begitu juga kalau keluar darah di mulut. Keluar darah di mulut, gak cukup diludah-ludahkan bersih, kemudian ludahnya ditelan setelah itu, gak cukup. Harus dikumuri dulu, sampai ke kerongkongan. Paham nih? Ya? Ludah itu kalau semenjak ada di bagian mulut ditelan enggak apa-apa. Asal tidak najis seperti tadi ya. Tapi kalau sudah pisah daripada mulut ditelan batal. Ngiler disedot lagi. Ditelan batal. Sudah bisa dari mulut itu. Paham nih ya? Apalagi yang membatalkan puasa, yang membatalkan puasa murtad, sudah jelas, Nautubillah minta, Bagi orang yang murtad, enggak sah puasanya, tapi wajib untuk bayar, Wajib untuk bayar, jadi kalau ada orang Islam kok dia tadi itu masuk agama lain 10 tahun sadar masuk Islam lagi sholat 10 tahun wajib digodok dibayar puasa 10 tahun wajib dibayar zakatnya juga begitu kalau memang dia wajib zakat kalau kafir asli enggak wajib kafir asli Apalagi yang batalkan puasa? Yang batalkan puasa diantaranya gila, edan sengaja, sadar lagi, batal. Yang membatalkan puasa yaitu pingsan sengaja atau mabuk sengaja, walaupun sebentar. Gimana pingsan sengaja? Misalnya aku nanti di siang hari supaya pingsan kamu pukul ya. Misal nih, atau dengan lewat dipegang sini kan ada itu, di sini supaya seperti pingsan itu. Nah, jadi pingsan artinya itu batal. Atau mabuk sengaja. Subuh, sebelum subuh dia minum komer, minum bir, subuh serentengan dia, batal. Kenapa? Karena mabuk sengaja. Kalau enggak sengaja pingsannya, pingsan beneran, karena darah rendah akhirnya pingsan. Atau misalnya mabuknya enggak sengaja, dipikir kopi, tidak tahunya, brandy misalnya. Tak sengaja. Ah, ini dilihat. Kalau mabuknya tak sengaja atau pingsannya tak sengaja, jika pingsan atau mabuknya seharian penuh, maka batal. Jika tidak penuh, tak batal. Kalau tak sengaja lah ya. Gambarannya gimana? Misal mulai sebelum subuh dia pingsan sadarnya setelah maghrib sehari penuh itu ya berarti harus puasa dia harus bayar itu sengaja atau tidak sengaja atau tidak wis pokoknya kalau sehari penuh ya berarti tidak dianggap wah puasa Enggak sengaja dipikir ini adalah Oh apa namanya Rokok enggak taunya ganja Sampai teler Mulai subuh sampai mahrif Ya berarti dia wajib ya Bayar karena sehari penuh dalam keadaan mabuk Paham nih ya tapi kalau misalnya sadarnya jam 5 sore, berarti tidak penuh. Sebelum Makhrib masih sah, sadar, maka dia dinyatakan sah puasanya. Ini niat sebabnya. Dan niat puasa pingsan, semaput, jam 5 sore sadar, berarti tidak penuh. Artinya sah. Atau misalnya, setelah subuh habis sholat misalnya pingsan sadarnya jam 7 malam sah kenapa tidak sehari tidak tidak sehari penuh masih ada sadarnya apalagi yang membatalkan puasa yang membatalkan puasa kumur sampai ke kerongkongan kemudian masuk air Sengaja atau tidak batal wudhu sunnah kumur bagi orang puasa, tapi ada di bagian muka, di bagian muka saja, enggak perlu bagian dalam. Artinya kalau kumur diputar-putar di mulut, kemudian dikeluarkan. Jangan sampai ke uh, kerongkongan. Illa insyachillah antakuna saiman. Lah kalau sampai ke kerongkongan itu makruh hukumnya bagi orang puasa. Kecuali kalau membersihkan najis seperti tadi. Kalau ke kerongkongan makruh bagi orang buah, puasa. Jika kemasukan air walaupun enggak sengaja batal. Paham ya? Begitu juga membersihkan hidung dengan air waktu wudu itu sunnah itu hukumnya sunnah. Kalau membersihkan hidung tadi itu sunnahnya itu sebetulnya disedot. Baru dikeluarkan lagi. Tapi untuk orang puasa jangan disedot. Kalau disedot makro hukumnya. Kemasukan sengaja atau tidak batal hukumnya. amin ya? Gimana kalau mandi? mandi itu ada dua, ada yang mandi matlub, ada mandi garmatlub, mandi yang diperintahkan, baik itu wajib, seperti mandi jinabat, atau mandi yang disunnahkan seperti mandi jum'ah, kalau bagi orang yang umrah, ketika mau melaksanakan umrah, ketika mau masuk Mekah, mandi yang diperintahkan oleh syariat, jika mandi itu mandi wajib kemudian ada yang kemasukan air, mungkin telinganya paham ya dengan tanpa sengaja tidak batal kalau itu mandi yang diperintahkan tidak batal hukumnya. kalau tanpa sengaja sengaja tapi jika mandi itu bukan mandi yang matrup tidak diperintahkan oleh syariat mandi segera segeran bagi orang puasa, jika kemasukan air, telinganya atau apanya begitu ya, kemasukan air atau kesedot, walaupun tanpa sengaja batal, Faham ya? karena itu bagi orang puasa, mandinya sebelum subuh saja, kalau enggak kepalanya disiram sebelum subuh, nanti mulai, leher ke bawah setelah subuh enggak ada masalah. Ditunda habis magrib ku mendasi sampai subuh enggak Kenapa dikhawatirkan nanti kemasukan ah? air? Kalau nyelam walaupun itu mandi jinabat, walaupun itu mandi Jumat, nyelam ada di kolam air Niat mandi Jumat plung, niat mandi Jum'at plung, misalnya dalam keadaan berpuasa, kemasukan air walaupun tanpa sengaja batal, oleh, faham ya? Nah, jangan nyelam, ngelak beb, yo, ya. memang begitu puasa ya, harus siap ngelak, siap luwe. Bokul kasai gon, lehida kepingin lah. Ah, apalagi yang membatalkan puasa bagi perempuan head nifas ngelahirkan anak, batal dan wajib untuk bah bayar. Perempuan yang head ini kalau dia tadi itu head, nggak wajib puasa. Haram malah puasa tapi enggak wajib Eh, enggak wajib sholat. Haram malah sholat dan dia tadi itu wa tidak wajib bayar. Kalau puasa lain lagi. Haram puasa, enggak boleh berpuasa, batal puasanya dan dia wajib bayar. Kenapa? Kalau sholat suruh bayar keberatan kasihan. Kalau puasa luong 360 hari setahun kok yang wajibnya cuma 30 hari kurang daripada 10 persen. Ya sisanya itu kan bisa untuk bayar, walaupun ngincrit-ngincrit bayarnya, walaupun tidak langsung terus-menerus, tidak apa-apa. Hal-hal nah, yang membatalkan puasa ini, harus dihindari mulai subuh fajar sampai mah Maghrib. Ini namanya puasa yang sah. Puasa yang sah tadi itu tidak cukup, harus juga puasa yang ikhlas. Ikhlas itu adalah amalan, karena Allah berharap ridha Allah, berharap pahala dari Allah. Kalau dia tadi itu puasa ingin dipuji sama orang, mah kepingin dipuji sama-sama orang iya puasanya sah tapi enggak diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya sekedar puasa itu ikhlas tapi harus puasa yang beneran puasa yang beneran itu bukan tidak makan tidak minum aja Puasa yang beneran itu juga puasa menjaga anggota badan daripada berbuat kesalahan dan dosa. Ya jangan nanti akhirnya gak makan gak minum ternyata pahala puasa gak dapat dari kiamat kata Nabi, keminsa imin? So Min illa ju wal banyak loh orang puasa tapi nanti dari kiamat yang ia dapatkan bukan pahala cuma pengalaman pernah lapar dan haus di atas dunia ketika Allah bagi-bagi pahala ya Allah pahala puasa tidak ada puasa ini matanya jelalatan masih mulutnya tetap bohong masih Lo tapi saya nggak makan nggak minum ya itu rasanya sudah ya itu ganjarannya pernah haus pernah lapar karena itu jangan sab ada yang bohong jangan ada berkata jelek ada di bulan Ramadan jangan sampai kamu tadi itu sumpah palsu jangan sampai melakukan perbuatan dosa malam tidak gaul lezur wal amala bihi Kalaulah salihaja fi an yada atau amahu wasyaraba, siapa orang yang tidak mengucapkan, siapa orang yang tidak meninggalkan ucapan jelek dan perbuatan jelek dalam puasa Ramadan maka Allah tak peduli sekalipun dia tidak makan dan tidak minum. Jati. Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda: "Khamsun yufadirna saim". Ada lima hal yang menjadikan orang yang berpuasa itu batal pahalanya bukan batal puasanya batal pahalanya artinya poso daunok oleh sama dengan pekerja, bekerja tapi tidak digaji apa pertama Al-Kadib bohong kedua Al-Ghibah Ngerasani orang, tau ngerasani orang nggak? Ngerasani orang itu membicarakan orang yang sekiranya jika ia dengar pasti marah. Gak ada nih orang itu misalnya, wih, enggak blabak lah ini. Misalnya dibicarakan orang itu gak boleh kamu ngerasani, jujur saya jujur itu loh kalau kamu itu membicarakan orang sebenarnya yang membuat orang itu marah, itu namanya riba itu namanya ngerasani Lah kalau orang itu gak bener kamu bicarakan gitu, itu bukan ngerasani fitnah gak boleh begitu itu membicarakan kekurangan orang, jangan gak boleh macam-macam, adang gak langsung tapi nyindir misalnya saya sih Alhamdulillah ya walaupun begini saya itu begitu begini begitu begini begitu tujuannya untuk orang akan paham Oh ini membicarakan tonggone ini ngerasaan itu tapi lewat sindiran ada lagi lewat lewat gerakan ada orang misalnya jalannya enggak bener, jalannya dia tadi itu meskipun pincang ya. Dia pincang-pincangan. Eh ya, tirak-tirakna no, begitu, itu juga termasuk jumlah daripada ngerasani itu. Ngerasani ini membatalkan pahalanya puasa, Bu. Bohong. Kemudian yang kedua, ngerasani mengumpat kalau bahasa Indonesianya ha? ngerumpi jarine wong sungi Yang ketiga an-namimah Coba anak keci-kecilan aja yang buru-buru adu domba Adu domba itu omongannya A disampaikan ke B B kepada disampaikan kepada si A tujuannya supaya bentrok, enggak akur. Ngomong apa dia? Ngomong. Katanya sampean tuwek tapi bongol. Datang nah, dateng yang satunya. Ngomong apa dia? ciliknya dikeplak. Tujuannya, walaupun itu omongannya beneran, tapi tujuannya supaya tambah rame, itu adalah adu domba. Huh? Ini membatalkan pahalanya buah Buasa Seharusnya tidak begitu Korona tidak apa-apa begitu Pak Untuk namaikan tidak apa-apa Ngomong apa dia? Ngomong ketun dia Pengen minta maaf tapi takut kamu marah Datang kepada satunya Gimana? Yesel dia Nunggu kamu minta maaf Dia pasti akan memaafkan Nah, Akor gada-gada dia Tidak apa-apa bohong Israh Zatilben yang, yang keempat kata Nabi yang membatalkan puasa yang membatalkan pahalanya puasa yaitu Wal Yaminul karibah sumpah palsu sumpah saya kulakannya sekian padahal tidak demi Allah tadi itu ada yang nawar lebih daripada kamu Padahal tidak, sumpah palsu. Yang kelima, وَنَظَرْ بِشَحْوَحْ Melihat dengan syahwat, Membatalkan pahala puasa. Melihat dengan syahwat, Walaupun kepada istrinya di siang hari Ramadan, Yang bisa membuat dia tadi itu keluar mani, Itu menghilangkan pahala puasa. Oh iya, ada yang luput tadi itu, Termasuk yang membatalkan puasa, Mengeluarkan mani, dengan sengaja. Mengeluarkan mani dengan sengaja. Tahu tidak mengeluarkan mani dengan sengaja maksudnya? Misal-misal nah, nih. Ada orang kebiasaan kalau ngelihat perempuan lama keluar mani. Dia sengaja ngelihat sampai keluar mani, batal. Atau maaf dengan tangannya sampai keluar mani, batal. lah kalau keluar mani, bukan sengaja mengeluarkan mani, keluar mani, tidur, keluar mani, enggak batal, kalau siang hari Ramadan di nih ya? kemudian juga yang batalkan puasa, ada yang kelupaan, ngumpuli istri dengan sengaja, batal puasa, dan juga kena kafaro itu, kalau di siang hari, di bulan Ramadan, Kena Faro memerdekakan budak kalau enggak bisa puasa dua bulan berturut-turut enggak oleh pedut kalau enggak bisa memberi makan 60 orang miskin per orang miskin 1 mut 8 ons itu kalau enggak sengaja dan lupa misal lupa suami istri kalau Ramadan Sampai terjadi hubungan, Lupa apa, sop, opo, capo apa juga paham. Lupa gak batal, puasanya gak batal. baik. Karena itu bagi orang yang berpuasa, Jangan hanya sekedar meninggalkan perkara yang batalkan puasa, Tapi juga menjaga seluruh anggota badan daripada mahasiat kepada Allah. kemudian ketika berbuka puasa dianjurkan buka puasa itu adalah dimulai dengan kurma dimulai dengan kurma kurma itu ganjil satu tiga lima berapa? sembilan puluh sembilan ganjil ya? rakus-rakus itu -rakus ganjil. Sebelum kamu makan apa apapun. Kalau enggak ada kurma air putih, bukan air kopi atau air teh. Gimana kalau gua dagang garam duluan, Beb? Itu bukan sunnah itu. Sunnah itu kurma, kalau enggak ada air putih. Kemudian baca doa. Ojo langsung ngai. Allahu Akbar nyantap. Baca doa. Allahumma lakasumtu wa 'ala rizqika aftartu wa bika amantu. Zahabadh dama' wa btallatil 'uruk wa thabata al ajru insya taala. Ya Allah, karenamu aku berpuasa. Saya minum siang hari bisa ya Allah loong airnya ada kok saya makan siang hari bisa tapi aku tinggalkan karenamu ya Allah untuk taat kepadamu ya Allah buka siang hari ngelak di kulkas ada air dingin bisa minum tapi karena Allah tinggalkan minumnya bisa makan karena Allah ditinggalkan makanannya ya Allah karenamu aku berpuasa dan sekarang dengan rezekimu aku berbuka puasa dan itu semuanya adalah karena dasar iman kepadamu. dengan berbuka puasa yang asalnya luyuh badan minum makan seger dahabagboma hilang hausnya hilang laparnya wathabat al-ajru tapi tetap tertulis pahalanya enggak hilang bukan berarti kalau hilang hausnya itu hilang ganjarannya ndak tetap wasabatal ajru insyaallah taala. Kemudian perhatikan amalan-amalan di bulan Ramadan. Saya teruskan karena malam hari ini insyaallah penutupan. Ya. Jadi karena masih ada yang saya lakukan, jadi dua minggu ini saya mungkin enggak bisa pengajian di sini, maka insyaallah hari ini penutupan pengajian kita. Saya teruskan sedikit ya. Enggak lama dikit tidak apa, apa lah. karena puasa sebentar lagi. Amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan, jangan lupa salat berjamaah, jangan salat sendiri. Karena pahala wajib di bulan Ramadan ini 70 kali lipat di luar Ramadan. Mantagarraba ilallahi bi fariidhotin fa kaanna mataqarraba bi 70 fi ghairihi. Siapa orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara yang wajib, maka orang itu mendapatkan 70 kali lipat pahala yang wajib di luar Ramadan. Sebagaimana siapa orang yang mendekatkan diri beribadah kepada Allah dengan yang sunnah, akan mendapatkan pahala yang wajib di luar Ramadan. Wa man binafilatin fihi fakanna mataqarraba bi fadilati fi ghairi. Kan itu ojok ya salat sendiri, Pak. Salat berjamaah 27 kali lipat, kalau Ramadan kali 70. Kan kali 70 iman. Eh, salat sendiri. Berjamaah salatnya. Kemudian sunnah-sunnah, jangan ditinggalkan. Duhanya, goblianya, ba'diyahnya, terus dilaksanakan. Karena pahalanya seperti wajib. Kemudian, ada tambahan amal di situ. Disunnahkan sholat taraweh. Taraweh itu cuma di Ramadan, tak? lainnya Ramadan tidak ada taraweh. Menurut madhab syafi'i, Paling afdholnya tarawih 20 rokaat 2 rokaat tidak apa-apa Tapi paling afdholnya 20 rokaat Cuma saya ingatkan Jangan nanti kalau kamu itu Sholat tarawih Ngebut sampai ngepot Jangan cepet-cepetan. Yang tenang Kalau sholat Innamah ta, innama sholatu tamaskunun Watakasyu'un Watakaddu'ah sholat itu butuh ketenangan butuh khusyuk rokok itu loh, ngerokok itu loh kalau tidak tenang tidak nikmat kalau sampai yang ngerokok tenang disedot dirasakno, disembul pelan-pelan oh ten, nikmat iya enggak tapi kalau cepet-cepetan ngerokoknya tidak nikmat sholat juga begitu cepet-cepetan. nikmat jadinya. Jadi nikmat gitu. 20 rakaat. Tapi sebagian ulama walaupun lebih daripada itu enggak apa-apa. Malah di Yaman itu sampai ada yang 100 rakaat. Habis terawih di sana, tarawih di sana. Jadi masjidnya enggak enggak kompak salatnya. Di sini awal Isya salat tarawih ada di situ, nanti jam 10 salat tarawih ada di sana, jam 12 ada sana, jam 20 itu diikuti semuanya enggak <tuh> apa-apa asal mau kemudian setelah sholat terawes sholat weh wetir, wetir itu tiga satu juga boleh menurut Madab syafi'i, paling afdolnya sebelas mana yang lebih utama, sholat talawai atau sholat witir, sholat witir, hati. karena itu kalau bisa, jangan jadi tiga witirnya, sebelas, sebelas rokat, babe. tiga itu sudah kesel loh, masjid itu tiga, enggak apa-apa, sholat tiga di masjid, nanti misalnya malam, setelah sahur, atau sebelum sahur, ditambah yang delapan, jadi sebelas, Eman, kalau ditinggalkan, Selain itu, jangan lupa baca Qur'an karena bulan Ramadan diturunkan al Qur'an Syahrul Ramadan al-ladhi unzilafil Qur'an. Baca Qur'an. Jangan si pikirnya ada empat baca Qur'an, sing moco, sing ngantuk bizan. Semuanya umat Islam ini baca Qur'an. Hatamna Al-Qur'an di bulan Ramadan, Imam syafi'i tiru. Imam Syafi'i itu kalau bulan biasa satu kali hataman Quran, setiap hari. Kalau bulan Ramadan, setiap hari dua kali hataman Al-Qur'an. Syafi'i sungi Saulan separuh sih an. Dihatamkan Al-Qur'an. Kalau perlu anak-anaknya dikasih dia, ayo. Hatam Quran sekali take saya lihat misalnya dikasih hadiah lah 100.000 misalnya biar anak tadi itu semangat biar dapat barokahnya Al-Qur'an. Al-Qur'annya hebat nggak pernah dibaca sama umat Islam kadang-kadang. Ah karena itu bulan ini adalah bulan yang sangat mulia. Di bulan itu ada juga satu malam Lailatul Qadar. Wah, malam Lailatul Qadar. Pernah Nabi menceritakan bagaimana ibadahnya umat dahulu Ada satu di antara mereka jihad visabilillah siang dan malam membelah agama Allah Selama seribu bulan Seribu bulan itu 82 tahun lebih ya Selama seribu bulan Lang Umurnya kita ini kalau 80 tahun ojo jihad melaku kesel Akhirnya ciut sahabatnya Nabi ini, Ya Allah, kita ini umat yang paling pendek umurnya, Paling lemah tenaganya, Ya kalah, tidak bisa sudah menandingi umat-umat dahulu. Karena sahabat itu ingin melebihi umat yang dahulu, Semangat ibadahnya tinggi. Akhirnya, turun ayat Al-Qur'an Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di malam Lailatul Qadar itu Allah memberikan pahala Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Malam Lailatul Qadar itu kalau digunakan ibadah lebih baik bukan sama ya. Lebih baik daripada ibadah seribu bulan daripada seperti orang itu. Umat yang dahulu. Sa pengitok ngalano ibadah umat yang dahulu seribu bulan siang dan malam. Cicuntungi. Kalau misal, misal ni misal ya. Saya umumkan. Ayo, siapa yang saya kelihatan saya dalam bulan ini pas saya buka pintu rumah kelihatan dia tak kasih 1 miliar. Saya yakin sampean satu bulan gaya kemal. Udah dengar bermaku. Kenapa? Ini dijanjikan sama Baitul Taufik ketok dikejar milyard, tek sahaja suruhan ini, bis, tak ada yang kerja. Semuanya mendelik anda dengar, pe? Lawangku, menunggu dapat hadiah satu mil. Dik, Allah juga begitu, ayo ibadah yang benar ya di malam-malam Ramadhan. Tepak pasti ada malam Lailatul Qadar. Tepak malam Lailatul Qadar akan tak kasih pahala ibadah seribu bulan. Turu gape satu miliar melek ke hape nah, karena itu bapak-bapak ibu-ibu ayo semangat bulan ramadhan sehingga setelah bulan ramadhan, bulan pembakaran dosa masuk bulan syawal bulan syawal bulan pengangkatan yasulu. artinya peningkatan kualitas iman kita ibadah kita di sisi all. Allah. hari pertama bulan syawal disebut dari apa? Yawmul Fitri hari suci Kenapa? Karena di hari itu dosa kita diampuni oleh Allah Bersih, sudah diumbah, sudah dicuci, sudah digobrod, Kata orang Jawa Ada di bulan Ramadan Masuk hari suci Dosa-dosa kita insya Allah diampuni oleh Allah Karena itu harus dilengkapi dengan saling maaf, memaafkan antara tetangga, antara suami istri, antara orang tua dan anak, antara guru dan murid, akhirnya dosa kita dengan Allah diampuni lewat ibadah di Ramadan, dosa kita satu sama lain diampuni lewat saling, maaf, memaafkan diistilahkan kalau di sini halal biha, bihalal tapi bukan dengan cara haram halal bihalal laki ambil weto salaman halal bihalal, haram biharam itu tak boleh begitu, sehingga benar-benar masuk Yawmul Fitri hari suci. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiyah, dohir batin, masuk Ramadan penuh semangat. Saya minta maaf kalau ada kesalahan daripada pengajian ini sengaja atau tidak, dan insya Allah kita akan ketemu lagi ada di bulan syawal. Fi khairu afiyah, amin, Allahumma amin.